Wa alihi wa sohbihi wa mawalah amma gaduh Bismillah Malam ini kita Mulai Buka buku baru Yang saya tulis Ada dua judul yang saya Sampaikan ke Ustaznya antara tulisan tentang kaidah-kaidah rukyah dan yang berkaitan dengannya. Kaidah rukyah sudah 80% selesai, tinggal masalah terakhir semisal kayak bikin klinik boleh apa enggak? Rukyah dijadikan kerjaan rutin itu boleh apa enggak? Ya tinggal masalah-masalah yang kekinian yang harus dibahas ini tema pertama Tema yang kedua saya juga punya buku tentang obat bagi hati yang galau Maka kayaknya dipilih yang kedua ya Kita ngaji tentang obat hati yang lagi galau Cocok gak ya? Hmm. Hah? Cocok kalau? ya? Cocok gak ya? Kitab ini sebenarnya adalah Bentuk Koida Kemudian permasalahan Kemudian obatnya gitu Jadi Obat yang kalau itu apa aja Saya sodorkan di bagian depan terus kemudian poin kedua masalah-masalah yang berkaitan dengan koida tadi kemudian poin ketiga obatnya itu apa itu? ya bisa difahami lebih mirip banyak pengalaman pengalaman pribadi yang menimpa ke kami yang kita juga butuh apa butuh obatnya butuh obatnya ketika lagi galau Ketika kalau ini kira-kira obatnya apa Solusinya apa Kemudian kita tulis di sebuah buku Nah setebal ini bukunya Dari pengalaman-pengalaman yang dialami yang dilewati Jadilah sebuah buku Obat bagi hati yang galau, kalau buku judulnya Kwa Idu Fi Tomakni Natiil Kolbi, kaidah-kaidah dalam kaidah-kaidah untuk menenangkan hati, itu kalau tulisan Arabnya, tapi di bahasa Indonesia kan ya biar lebih keren sahitik lah gitu kan, jadi obat bagi hati yang galau. Sebelum masuk ke poin ini bisa dipahami dengan bagus bahasa kami pergana ya mahal ya kalau nah, nak e, Iya. Maka obat ini justru lebih mahal. Kenapa kok tertulis obat supaya mengenang bahwasanya Pelajaran kita dan ilmu kita ini Lebih mahal gitu. Loh. Bahkan Ibnu Qayyim pernah mengatakan itu Ada sebuah penyakit Yang Tidak ada Penyembuhnya Kecuali Kembali kepada Allah Terkadang hati itu kan Apa namanya Eee uh, bingung sedih kadang tak tidak tahu apa sakitnya itu apa gitu kan nah kayak gini ini paring dokter mengatakan itu dibawa ke rumah sakit jiwa itu pun gak ada obatnya hanya dikasih obat penenang penenang aja sebenarnya kan nah sekarang kita bukan di situ kita mainnya tapi caranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian obat hati. Kenapa kok di hati? Karena memang galau itu tempatnya di di hati. Ibnu Hajar dan Fathul Bari dan saya sebutkan di buku saya juga. Saya punya buku terbaru lagi tentang kaidah-kaidah fukinya hati feki. Jadi ada penenang ini feki. Jadi hati itu juga ada feki-fekinya. Saya sebutkan di situ hati itu makna hati kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu hati itu makna taqallub, berpola berlalu. Karena hati itu dikategorikan Karena kondisi hati itu selalu berbolak balik. Makanya dia dikata, dikatakan kolbun. Kolbun itu bolak balik. Dari situ kita bisa paham bahwa soalnya terkadang kondisi hati senang. kadang susah. Jam sekian nangis. Jam lagi ketawa. Dan begitulah gak ada kestabilan itu hati. Nah, berarti obat ini bukan diletakkan di kepala atau di kaki atau di perut, tapi fokus di di hati. Karena penyakit itu kan ada dua, ada yang kembali ke hati dan ada yang kembali ke badan. Fokus kita di mana? Di di hati. Fokus kita itu di di hati. Fokus kita itu di di hati. Nah, hati itu bisa galau sesuai dengan definisi hati. Kalau terus allah stress, pemanah, sumpak, sempit, dan seterusnya. Saya sebutkan kondisi hati di buku yang lain tadi kaidah tentang fikih hati itu saya sebutkan di sana. Itu ada sepuluh kaidah dan selesai bukunya insya allah. baik ya. Kita mulai bab pertama dulu. Saya kasih judul di situ Da'watun ilal farah. Dakwatu seruan Islam itu menyerukan ilal farah untuk selalu gembira. Ini judul pertama. Jadi sebelum kita bahas obatnya itu kita sebutkan Islam itu selalu menyerukan untuk gembira. Jangan stres, jangan sedih. Mahma bagaimanapun masalah kamu, apapun masalah kamu, tetap kamu itu harus gembira, harus harus happy Tidak stres Tidak galau Tidak sedih Itu Ajaran Islam ya, Ajaran is, Islam Saya ambil Dari judul tadi Saya ambil Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kul bifadlillahi Wabi rahmatihi, fadzalika, faliyafrohu, huwa khairum mimma yajmaun. Saya ambil dari ayat ini. Kata Allah kul katakanlah, wahai Muhammad, bivatilillahi dengan sebab anugerahnya Allah, wabi rahmatihi dan sebab rahmatnya Allah, fadzalika. Dengan dua sebab tadi, faliyah rohu maka hendaknya mereka bergembira. So, perintah bergembira ketika mendapatkan dua nikmat ini, yaitu apa? Dapat anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah. Huwa kayrum mimma yajmaun. Dua nikmat itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan dari dunia jadi kalau kita mendapatkan dua kenikmatan ini yaitu fadlullah anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah maka itu lebih baik daripada apa dunia yang mereka kumpul-kumpulkan kemudian saya datangkan tafsir para ulama terkait dengan dua nikmat tadi, anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah, itu berbentuk apa? Saya datangkan banyak banget e, langsung saja saya datangkan omongan Ibnu Qayyim rahimallahu taala dari kitab Ijtima'ul Juyush juz 2 halaman 38. Kata beliau, Para ulama salaf itu berbeda pendapat di dalam menafsirkan anugerah dan rahmatnya Allah. Tapi tapi semua perbedaan tadi itu fokusnya ala anna fadlullahi wa rahmatuhu hiyal islamu was sunnah. Jadi keutamaan Allah dan rahmatnya Allah itu adalah Islam dan Sunnah. Nah, bisa dipahami berarti apa? Seorang hamba yang memiliki dua nikmat ini, nikmat apa? Islam dan di atas Sunnah itu berarti apa? Itu nikmat yang lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Dua nikmat ini lebih baik Dari apa-apa yang mereka Kumpul-kumpulkan Nah Coba lihat Fokus ya Ayat ini memiliki dua konsekuensi pak Konsekuensi yang pertama Adalah Manakala seorang hamba Tidak punya apa-apa Lah duit Walah apalah gitu Bahkan Postur tubuhnya pun kadang-kadang tidak Sempurna Dia gak punya ini pak Tapi dia punya Dua nikmat ini Islam dan di atas petunjuk, di atas sunnah itu sudah cukup membuat dia itu bahagia. Fa maksudnya ya itu sudah cukup membuat dia bahagia. Karena apa? Karena hanya dua inilah yang menghantarkan dia ke dalam surganya Allah. Anda hidup di dunia ini kan? Goya Tuka Surga Tujuan Anda itu kan dapat surganya Allah Nah ketika Anda sudah Islam Terus Islam Gak cukup Islam loh ya Karena Islam banyak model-modelnya kan Islam dan di atas Sunnahnya Nabi Maka ini dua jalan Yang bisa mengantarkan kamu ke surga Sudah cukup Makanya kata Allah Itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan berarti apa? kita gak punya apa-apa duit ya orang duit kadang kosong, seneng kemis karena gak ada yang dimakan dunia kita sempit masalah bertubi-tubi kadang ya orang duit anak kadang ya loro kadang mis. selama kita masih punya dua nikmat ini itu kecil itu kecil. Saya kasih contoh biar logikanya masuk. Misal Pak Adi ini punya empat istri, Pak. Contoh aja, guru-guru tenan ya tugas. Istri yang pertama ini kecantikannya itu. 100%. Wis ayo tenan lah. 90 90 wis lah koyo nang surga Tapi ya, itu Pak Adi sama dia itu suweneng po karena cantik sekali. Terus punya 2 3 istri lagi yang kecantikannya dan kesolehannya itu paling 30%, 25% 10% Pertanyaannya adalah Kiro-kiro Kalau kehilangan Nomor 2, 3, dan 4 Kiro-kiro Membawa Pak Adi sedih apa stres Gak Gak Hilang ke opo-opo Karena ada yang Seratus yang sembilan sembilan tadi itu pak. <laughs> ya you tak. Know? Jadi hilangnya mereka nggak ada masalah gitu. Hilangnya mereka tidak ada, tidak ada masalah. Nah, tapi ketika yang satu ini hilang, yang satu nomor satu tuh pak, kira-kira Pak Adi senter seorang, yakin, modar modar. Kalau dengan paham permisalan tadi kasusnya sama kayak kita Islam dan petunjuk ini ibaratkan istri pertama tadi dunia dan seisinya itu ibaratkan istri dua, istri tiga, istri empat hilang kono masalah gak berpengaruh sama sekali gitulah maksud apa nggak gitu loh. Mau gak ini contoh ini? Asal kan? Udah jelas. jelas banget nang. Lo nggih ini ya susah no. Makanya larang jadi <laughs> contoh eh? g permisalah nih lo. Jadi masuk di otak. Jadi oyoyo. Oh, Terus kalau popol hilang ya usah. Salih ada sesuatu yang istimewa. Pada kalau HP ada dua HP luaran pak. Ada HP jadul itu, satusan itu Kira-kira hilang -kira si jiluru HP jadul itu, ada masalah Soalnya duit Sempaling ah, api Kita itu punya sesuatu yang paling istimewa Faham? Berupa Islam dan di atas sunnah Poin kedua Dan kan poin pertama tadi Lawannya pak berarti kapan kita sedih Nah itu kan kapan kita menangis kapan kita galau kapan manakala dua nikmat ini hilang dari kita Mauzubillah ya. jo sampai dicabut oleh Allah petunjuk sunnah ini ya. jo sampai dicabut oleh Allah Nah, petunjuk sunah ini macam-macam, Pak. Sunah dalam berdakwah sekarang model dakwah ini mu macam macam-macem wis. Ana bentuk kaya orkesan, mbok kaya apa. Saiki wis mu macam-macem saiki. Oke. macam-macam Ini tekan kanca-kanca salafi nggwe Jadi, Pak Guys, moga-moga ya makanya saya berusaha membahas tentang dakwah lewat truk Yaykoono Sunayo Pongga ini. ini lagi saya kumpulkan data ini. beberapa mas saya gitu keras banget kayak sekh sekh Robi, kayak sekh Suhaimi sekh siapa tuh, Wah, keras boleh. tapi juga ada yang mengatakan boleh. nanti saya acukan di situ nanti. maksudnya kita kan nikmat di atas sunnah ini kan nikmat yang paling besar, doa di atas sunnah, ngaji di atas sunnah, metode ini kan luar biasa gitulah. Kalau ini hilang dari kita, waduh, repot pak, repot. Nah dari sini kesimpulannya, apapun masalah kamu dari duit hilang, duit kok nipis terus apalah itu itu kecil selama yang paling besar ini ada dalam dirimu wong ojo sampe enggak ada duit enggak mau ngaji singa sunah suna, futur sunahnya itu futur karena sunah ini kan butuh disiramin butuh disiramin nah kalau sampe futur terus piye gitu loh yang justru dirawat itu sunahnya ini gitu loh. Bicaranya kita terus di atas su sunnahnya Nah Nabi. Guys right, teman-teman, ayo berpikir cerdaslah jadi uh, apa yang menimpa pada diri kita dengan hilangnya anak, hilangnya ujo, hilangnya duit, hilangnya kerjaan itu kecil, kecil pak lah, kecil kita masih punya yang paling istimewa yang kita harus bangga dengan ist kesetemewaan ta tadi ya samaan ya wis dipensiunkan dari kerjaan nggak mau bo marah nggak nggak perlu marah wes tulisan ya Pak Adi aman Pak Adi aman ya, sempetnya masih punya istri yang seks -seks -seks -seks -seks -seks. nomor 1 tadi, 99 tadi ya itu pokok itu kesimpulan dari Sarah yang saya tulis jadi itu kesimpulannya poin yang kedua dari bab yang kedua saya tegaskan lagi biar masuk di otak kita apa coba sempenting urip nang itu punya dua anugerah ini apa iso jaga keislaman kita iso jaga sunah kita wis iku hai, wis dweki punya ini itu wis nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Enggak iso diukur kalau dunia itu ora iso diukur. Wis. Tapi jaga luru iki ya butuh ilmu loh. Ora kok meneng wae, ora tau ngaji, ora tau apa, oh, piye oh, iso jaga? dua ini kerja oh, terus wae ya bisa jaga sunah kamu ku piye ora iso loh. ya islam to ya ana pasang surute kan sunah ya ana pasang surite nek nah, ora ta ngaji piye lah ngaji ya nek untuk jaga nikmate kan padha karo bojo ayu tadi to pi carane si iso ayu piye kon kon, kon malas-malas yo gak yo ya, ya baik-baik kon ngomah wae Yo, sih lah, yo Isar, lah kau harus terusan. Ya perawakannya di Jogor mangane ojo tidak kelmon lagi ya. Yo, Isu nul, biar bos tap, bos tapping. Ideal, ideal, ideal nul, nul, nul. Oh, yo Sunang, yo ya, kau yang nul di Jogor dirawat. apa ya, yo ya butuh dijaga dirawat bicaranya iso tumbuh terus dan stabil ter terus. <tuh> Teh, poin yang kedua. Ini masih belum bahas obat loh, baru bahas muga dimaisi. Jeru. Hah? Eh? Jeru satu. Jeru itu. Rajine sante wae jeru. <tuh>, Kepiara ini? Oh, apa yang di sini? Sari. Oh sari, pakai apa? Gula aren, gula putih kata ombi. Semula. Gula aren. Wah, Pak Adi ku. Tapi lanjut poin kedua, ma'fatih saada, kunci-kunci kebahagiaan kunci-kunci kebahagiaan itu dimana? ada kunci ini, ngomong ingin bahagia itu ada kunci ini saya, kamu bahagia enggak saya? <ket'll be. laughs> ya Ya pingin bahagia, sokos orang rapingin bahagia. Urip kok, urip pemisahnya kok melarat ini kan? Sebenarnya urip pemisah kok melarat itu kan melarat kan enggak kan tergantung hatimu toh. Sebenarnya kan melarat dan tidak melarat itu bukan di materi tapi di hatimu kanmu tuh. Sekarang kira-kira ono -kira, jus, ono air putih ini ini loro Pak. Kalau hati ini sehat kan yo ya, ngombe air putih juga gak ada masalah kan. Iya toh? Tetap happy enggak? Walaupun enggak ngombe apa? Jus. Saiki aku ngombe jus, sampean ngombe air putih. Kira-kira jenengan stres enggak kira-kira? Ustaz enak tenan ngombe apa? Jus aku ngombe air putih. putih. Lah kan masalah kan ke hatimu. Yeah. Kan hati kamu yang bikin seterus diwi. Coba anda itu happy aja. Ya, setelah aku memang rezekinya Ustadz, rezekiku pakai air putih, aku nyaman aja. kok. Lalu selesai masalahnya kan. Senggiri sampai gemurung-gemurung kopomu. mu. kan hati putih masalah. Senggiri masalah kan hati sendiri. Bukan masalah jus atau air putih. Gitu loh. kan. Berarti kan awakmu mu diwi sendiri, kan nah berarti kan pembenahan dia di hati makanya mafatih ini kunci kebahagiaan ini bukan letaknya di materi tapi letaknya di hatimu loh wes paham tidak nah kunci kebahagiaan ini saya ambil dari surat al insyiroh alam nasroh laga soderoh Wawalloh nah angka beserok sampai akhir. Baru tahu tuh ternyata ini kunci kebahagiaan. Katanya ngaji nggak belajar, ya orang ngerti lah. Padahal sampai apel, usap apel pak sampai mateng kayak jili apel alam nasroh kan. Surat adalal. Surat adalal, gak? Kan? Surat, surat favorit. Eh, favorit kan surat favorit ya ternyata itu kunci kebahagiaan saya kumpulkan beberapa data dari kalam alut tafsir Tutup. ayat ini ayat ini pak biar anu dulu biar paham dulu ayat ini sebenarnya adalah tasliah penghibur bagi Nabi penghibur bagi Nabi Nabi berdakwah banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi lebih tepatnya bukan materi yang dikeluhkan oleh Nabi bukan, walaupun Nabi tetap materi oh, kekurangan ya, tapi Nabi ketika berdakwah itu luar biasa dari kiri kanan itu mereka menolak dakwah Nabi terus tidak sekedar menolak ya menyakiti Nabi dan seterusnya. Nah lihat Allah, Allah menghibur Nabi dengan lihat fokus ya fokus lebih harus cerdas banget ya. bagaimana cara menghibur Allah kepada nabinya aku sudah kasih kepada kamu wahai muhammad ini nikmat-nikmat ini harusnya nikmat-nikmat yang aku berikan itu tidak berpengaruh gak bisa mempengaruhi kamu dari ujian yang aku kepada kamu secara paham ya? Coba. Jadi ini bisa pelajaran penting untuk kita loh Hari ini misalnya contoh ya, sebagai dai ya, kadang-kadang ya ngaji ya kayak gini nih lah umur itu saithik gini ya. Ngaji tapi kalau kawola di offline, online-nya akeh gitu kan. Nanti ada juga nanti kayak ini ininya kan, dalam diri saya itu saya tulis di judul buku saya itu sebab sedih itu apa ya ngaji wongi saiti kita-kita udah capek-capek jauh dari sana ya, wongi datang saiti itu itu masalah tapi kita kasih obatnya, apa berarti kita Konoh masalah, gak tenar, gak viral di dunia seperti viral di langit itu kan juga obatnya. makanya saya datangkan data-data dari salaf pentingnya viral di, lang di langit gak penting viral di dunia itu itu pak, itu penghibur penghibur, kalau viral di dunia dan di langit kedua-duanya bagus gitu. tapi kalau disuruh milih, ya mendingan milih nah, gitu, itu, itu, itu itu itu model gitu, jadi ketika keadaannya demikian ini terjadi anda jangan melihat ininya, melihat nikmat Hal yang Allah berikan kepada kita, terus cermati nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, terus jangan bisa bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kamu. Nah itu loh jadi uno cara nimbang urip biar urip itu bahagia itu cara ngono Kalau kita me, melihat ini toh, yo sedih way, koyok lihat ini, aku me jika Allah banyak putih saya ingin berlalu saya ingin berlalu saya ingin berlalu saya ingin mati cepat mati jantungan pikiran tapi ketika kalau ke masalah aku mana apa, beli air putih tapi Allah kasih nikmat aku sehat dan dia kan selesai urusan ini anda tidak akan mikirin ini karena anda melihat nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu cara berpikir yang baik jadi berpikir positif Pak. Maka berpikir positif itu di ilmunya Ibnu Qayyim dan di ilmu psikolog itu ternyata nyambung. Kalau kita membicaralah psikolog ya. Jadi itu nyambung. Dan ana sudah tulis di sini Pak. Jadi jangan selalu berpikir negatif. Toh negatif stres awakmu. Positif aja walaupun Anda diuji oleh Allah hanya makan apa? Air putih. Itulah. Ya sudah ya, aman, aman Pak ya. Baik. Nah, makanya gaya Allah, model Allah itu menenangkan nabinya dengan memberikan nikmat. Allah menyam Allah me, apa je? Allah itu bukan ngundat, Pak. Mengingatkan ulang nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu di dalam kitab al-sirah ini, di dalam surat al-sirah ini. Apa awakmu sedih gitu kan? Kenapa? Kenapa? Ini sudah nanti habis sempeting iki gitu loh. Guys ya, yeah. kita kaji ulang. Pertama, ini kayaknya diterjemahkan bagus ini ya. Hah? Bagus Bora menungayu gajah ta jemano menungwae kok <laughs> Yang pertama Alam nasrah laqasodrok Alam nasrah laka Bukankah kami sudah melapangkan dada kamu? Melapangkan apa? Dada kamu itu bisa menerima syariat Islam, petunjuk iman. Kami sudah lunakkan hati kamu. Wes pokoknya engunulah. Maksudnya itu nikmat. Jadi kebahagiaan itu letaknya di mana? Ketika dada kamu itu, hati kamu itu bisa menerima agama. Hati kamu tulus lunak bisa menerima agama. Itu wis bagus itu. Itu sudah bagus. Jadi, apa yang kamu terima dari komentar dari gangguan, letakkan di samping. Karena Anda sudah mendapatkan nikmat yang paling besar berupa hati kamu itu menerima syariat, terima hidayah ini dan itu wis lunak hati kamu itu wis lunak wis, gitu loh. nah berarti ini poin pertama kunci kebahagiaan apa? hati kamu sudah menerima Islam hati kamu bisa menerima hidayah hati kamu lunak menerima ini bahkan di buku saya itu di koeda ketujuh ya musibah yang paling besar menimpa kepada kamu manakala kamu itu diberi oleh Allah hati yang keras itu musibah yang paling besar loh bukan musibah yang paling besar itu hilangnya anak kita hilangnya istri kita hilangnya duit kita itu kecil ketimbang musibah berupa kerasnya hati kalau hati itu sudah keras dan saya datangkan itu ilmiahnya datanya itu saya datangkan itu dari ucapan Nukhuyim dari banyak para salaf itu. Jadi jadi Barakalol fiqum kunci kebahagiaan yang pertama adalah manakala hati kita itu lunak menerima Islam bisa beramal soleh, gampang meninggalkan maksiat itu wish besar sekali itu kunci kebahagiaanmu berarti berarti masalahnya gini. Manakala hati kita ini enggak iso nerima Islam, enggak iso nerima sunah, enggak iso nerima syariat Islam, menjalankan ketaatan itu berat. Itu yang masalah. Itu masalah? Masalah. Itu masalah itu. Bisa dilami? Itu masalah. Ini kunci pertama ya. Wes, aman enggak ini? Mana ya? Weh, berarti orang dari duit kau bobo yo. Ramo bobo ya. Ia hilang duit tip ya, ramo bobo ya. Lo kalau opo opo berarti butuh dibahas lagi hatimu itu. Butuh dibahas hati kamu. Berarti ada masalah ya, hatimu itu. Ya, kemudian yang kedua, wabwaana angka wizroh alladi angqoddhohrob. Ini yang kedua. Kami Allah sudah melepas dosa-dosamu. Berarti Allah sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Yang mana dosa itu memberatkan punggungmu. Berarti kunci kebahagiaan yang kedua, Pak. Nah, manakala dosa-dosa kita sudah diampuni, w sudah. Jadi, jadi sangat penting itu sangat penting. Jadi kita berpikirnya akhirat dong. Yang penting adalah, wahai Muhammad, gak usah sedih, kan sudah kuampuni dosa-dosa kamu. Mikir aku pemaneh, gitu kan, berjanjian. Ah, us, diampuni dosa-dosanya, gitulah. Nah, itu Nabi, awan nwek diampunya orang. Nah, jadi gini, jadi gini, ini, ini, ini harus berpikir cerdas ini kira -kira, Pak Adi kira-kira dipensiunkan dari kerjaan Pak Adi dengan mikir ke depan kita itu makan apa dan mikir dosa-dosa kita terus diampuni apa guru yang lebih kita fokus di mana ini kalau awal itu Oh yang awal ya. Pas guru ngaji iku. Woten pas perkupatan diaga. Ono oh, itu, mikir ngono iku. kan eh perkupatan saya yang Heeh. Nek dicetengane Ya wis. bi. Ya tergantung taufik dari Allah kan secara logika ya mikir masa depan makan kita hidup kita kan dan di sini letak banyak orang pale di sini tanpa memikirkan kira-kira dosa ini awak dewi kibis diampuni oleh para kan gitu nggak mikir ini pak pak ini di di sampingkan dilihat oleh matanya yang, dipikir, yang dia pikirkan adalah masa depan, depan orang dipicarnya oleh duit, dia punya duit, itu yang dia pikirkan. Badan seharusnya bukan itu, tapi masalah ini. Karena masalah rezeki itu esonok tulisane, lapa umumik rigi. Tapi masalah diampuni dan tidak diampuni, itu penting. Karena itu berkaitan dengan diri kita dan nasib kita besok di akhirat nah ketika ada SK kita diampuni oleh Allah always itu yang menjadikan bahagia kamu itu walaupun kamu gak punya apa-apa itu kunci kedua selama kita belum diampuni oleh Allah dan belum tahu kita diampuni atau tidak ojo oh, seneng dulu makanya Imam Ibnu Rojab dalam kitab Lata'ibul Ma'arif bas-bas selesai hari raya pas selesai malam hari raya kita kalau malam hari raya kan sembunang tahu, terus malu poso ini nak ini rio yang mana Justru kalau Ibnu Rochap menekankan bukan di situ mereka stres apa stresnya karena mereka belum tahu. Apakah amal amalanku itu diterima oleh Allah, ataukah aku sudah diampuni oleh Allah atau tidak? Itu yang bikin mereka bingung, stres gitulah. Kan dan gitu. Jadi, jadi ini poinnya. Jadi, Allah, jadi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari sini, ketika kita sudah mengamalkan suatu amalan yang menjadi penghapus dosa dan berharap dengan amalan ini dosa-dosa kita diampuni itu harusnya menjadi poin gembiranya kita, walaupun di satu sisi Allah uji dengan ujian yang lain tapi selama kita diampuni oleh Allah atau ada pintu-pintu pengampunan bagi kita dari Allah itu yang sudah cukup untuk menghibur kita ketimbang apa? hal-hal yang lain tadi mampu pak teori ini pak? Ha? Poin yang kedua, dosa itu yang memberatkan kita. Angkau dorok, kenapa kok punggung? Karena punggung itu biasanya gigit, apa acuan untuk mikul beban. Tulang punggungnya gim gimukul, wah ya allah. Nah jadi beban yang paling berat manakala kita itu mikul dosa Orang kok mikul hidup? Gimana aku hidup? Punya anak, punya baju. Bukan itu. Ya itu sih mikir juga gitu, beban juga. tapi lebih beban itu di sininya dosa kita itu lo piye gitu kan? dosa kita itu gimana? itu beban kehidupan kita di sini. Nah. kadang kita nggak nggak ingat ini loh, yang kita ingat beban hidup aja besok makan apa gaji turun apa enggak? <di> duit apa enggak? Tapi bab ini belum kita pernah pikirkan, Gusti ampunin enggak dosa-dosaku itu kan. Aku besok mau mengabdi apa yang bisa menghapus dosa-dosaku? Itu apa? Itu enggak pernah kita pikirin. Yang kita pikirin pi oleh duit akeh ya. Habis duit oleh duit akeh. Ya Allah, astagfirullah. Bisa dipahami? Yang kedua <tuh> Yang kedua Yang ketiga sekarang Warofa'na <tuh> lagarigrok Kunci kebahagiaan yang ketiga adalah Terangkatnya Nama kita Nama kita terangkat Disebut oleh orang dengan Sebutan yang baik Ini kunci kebahagiaan Pak Makanya Nabi Allah bilang Kamu ngapain sedih Nama kamu wahai Muhammad Sudah saya angkat Tidaklah namaku disebutkan Kecuali namamu itu ikut sama Sama aku ya enggak Coba lihat Tidaklah pikir-pikir apa Ada Allah pasti ada Nabi Muhammad Berarti kan wis naik kan Jadi nama Namamu sudah disebut oleh orang Sudah baik itu Langit dan bumi sudah Sudah niat kamu itu Itu penting itu sudah Jadi itu apa ujian itu kecil kecil lah. Dan memang benar ya kan orang yang diuji menjadi namanya jelek itu memang seterus juga ya. Dan sudah saya sebutkan di sini cara mensikapi ketika nama kita itu jelek itu kayak apa obatnya apa sudah saya nemu obatnya sudah. Walaupun memang nama baik itu itu suatu kebahagiaan saya ini Pak Adi siapa enggak kenal Pak Adi oh enggak remeh oh, reme so, Sopo semuanya so. kenal Pak Adi makanya Pak Adi enggak, enggak diremehkan karena dikenal oleh orang gitu kan Sopos enggak kenal Aba Aba Koyum oh, Kabe kenal sampai akhwat-akhwat kenal Kabe ingin Rabi kalau Aba Koyum masih ini kan Saking wis duwe nama, Pak. duit nama luwih biasa nama. Lho, berapa banyak orang apa? Menjaga na nama. Bahkan branding nama iku wow, butuh duit. Sat branding dia itu butuh modal itu sampai terkenal langit 7 dan bumi 7 piye. <laughs> itu butuh branding itu. Anggit ora butuh branding Wah, gak iso no butuh sampai segitunya loh branding itu penting nama menunjukkan nama nama baik kalau sudah terkenal maka jadi bah bahagia genda lo bahagia cari nabi cari Allah ues apa Mustak branding lain Nabi Muhammad apus di kurapo gitu kan mati kunci kebahagiaan allah adalah nama nah bis dia kira-kira kemudian ada komen gitu kan Pak Adi apa jadinya uh, ragu mana <laughs> terus gagal gak, gak. tahu artinya ada isu isu yang nggak baik gitu kan ada isu yang tidak tidak baik gitu kan ada isu yang tidak baik gitu kan kira-kira kira-kira stress gak pak Mus branding sekian Mau. tahun udah ngabisin duit Ternyata ada ada uh, fitnah atau pasti kayak sunuru pak, pijiki, pijiki, pijiki, ngunang ngunawai, pijiki, pijiki, pasti orang itu surwa. Saya lihat uh, ya diri kita masing-masing lah, kalau sudah ada terkait dengan nama baik itu luar biasa pak. Dan ingat itu pasti akan menimpa kepada kita, baik terfitnah atau difitnah atau kita sendiri yang melakukan yang mencoreng nama kita sendiri itu sebenarnya ada cara obat untuk bisa menangani itu. Tapi kesimpulannya, nama baik itu memang sebuah impian, impian setiap orang. Wis, sudah Pak Adi, aman Pak Adi. Wis, ana ujian itu ya sabar wae laus Wes di branding nama kamu setinggi banget gitu kan, Ketua, wes, wes, semuanya gitu ya, seperti brandingmu loh, wes, santai wes, we. gitu <laughs> ya. <kaya>, <laughs> <kaya>, <laughs> terusnya, kunci yang keberapa sekarang? Ya. Yang keempat. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan Ini kunci Pak Kenapa kok kunci Anda punya masalah satu masalah itu bersamanya solusi. Apa kamu jadi sedih itu apa? Lo masalah kamu tuh sudah ada, kuncinya ada solusinya, Pak Dokter Awan Dewe. Pas lagi ujian gitu loh, usono jawaban, kunci jawaban Kamu ngapain sedih? Besok Ohno ujian, usono kunci, jawaban, nela po, nggak usah gitu loh, Pak. Dong bola, yeah. potokar awak, lagi mau di lagi di di Nikos sama sama munakis, kita lagi bingung kan? Kupiji munakosai, kupiji mau bias si atau tesis kan gitu toh. Tapi ketika sudah ada jalan baran SK awak mu lulus, kita masih oh, nak toh? Walapa sih di mana? Kodok haru, ini ini sudah ada SK dari Allah loh Masalah yang kamu hadapi, itu wis ono jawapan nih wis ono kunci nih, lapo mesti itu lapo gitu kan. gitu kan, nah lo udah kan? itu pasti ono wisat. Ya? Dan bahasan Allah tuh ma'a bukan baca. ma'a tu bersama, berarti ono masalah, wis ono langsung solusi nih, lo. Tapi akan ada pertanyaan saya akan jawab Loh aku di masalah kok Kalau ada no solusi ini kipi nah, Kok ada no solusi ini kipi Itu awak mudiwis bermasalah Sebuah janjinya Allah itu Akan terwujud Dari Mukaim ini Dan saya sebutkan di kaidah kaidah Rukya Masalah janji Apapun bentuk janjinya Allah Itu akan datang Melalui Prasangka dirimu Dan khusnudun diri kamu ke Allah Saat ada masalah Pada diri kamu Kok tidak muncul kunci jawabannya Berarti Awakmu itu yang bermasalah Bukan janjinya Allah Awakmu itu kurang ke Allah Yakin ke Allah Itu kurang Prasangka baik ke Allah itu kurang Bersandar ke Allah itu kurang makanya kata tidak teko-teko Kunci jawabannya jadi kalau kita ambil dari ayat ini apa, awakmu lah apa sedih, laku radui masalah, lo masalahmu lo ono solusi nih, lapa sedih gitu lo. Saya ini saya bisa contoh, aku sih kagak ada duit nih, mau bayar anak sekolah nih. Hari ini, besok itu kan misalnya waktu waktu dibayar bayar dulu ATM duit ke ono, sebenarnya kan mungkin gantung. Percarnya, cara percarn aku bayar saat Ketika terjadi itu, atau melarik kemana? Ke otak kirimu kan, pikirnya kan? Kekuatan kamu kan yang kamu pikirkan kan? Kemana Allah saat itu ke Allah pak? Pihak Allah kan bantu kamu. Allah Allah, Allah itu nggak ada di pikiran kamu dan sandaran kamu itu nggak ada ke Allah. Dia ya, bisa akan bantu. Loh, ini ini jelas mas Allah bohong kan? Terus yang kedua. Kenapa kamu sedih? Al-usri itu ada alif lamnya, yusron itu ada, itu nakiro menunjukkan apa? Satu masalah itu lebih dari satu, itu solusinya gak hanya satu satu solusi. Makanya bahasanya Allah pakai yus yusron, Isim nakiro. Kalau kesulitan itu ada makrifatnya. Ada bukunya anak, ada ada ada, ada referensinya yang mengatakan tuh ada, cuma kita nggak sebutin ini Al-Mimba itu sorajah gitu. Loh. Jadi kenapa yang kamu sedi itu apa? Kalau ada satu masalah ada satu solusi, bis gembira nggak? Ini nggak nggak hanya satu solusi, banyak solusi. Makanya Yusron pakai isim nakiro, berarti wake solusi loh apa kamu sedih itu opo? yang kamu jadi sedih itu apa? yang kamu jadi hidup di dunia itu kayak menderita jantung gendiku opo o gitu loh. kenapa kamu itu kenapa? usto kenapa gitu? kamu oh, sudah ada solusi semuanya walaupun apa nih kok mumi dewi singgah ya awak emuiku loh ya. Lawak, mu medhewe to awakmu gitu lho. Ada solusinya itu, ada jawabannya itu ada. Dan ini diulang-ulang dua kali ya. Fa inna ma'al usrusra inna ma'al sampai diulang dua kali lho itu. Terus yang kedua pakai inna lagi. Inna kan tahu itu penguat itu. Penguat itu diulang dua kali dan hurufnya yang sama diulang dua kali lagi. Lho, kamu tuh raku dari mana? wes oh Mas antung kok wes sedih lho happy lah dimasalake tawamu itu wes <laughs> gembira ora gembira woy, walaupun gak punya popo wes nangut ta gembira gembira <laughs> <laughs> wae Nah tetep teni kate menukuim Katakan bukain ini, waa -wa iksa novel ni bila. Nah ini harus ada punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya katakan dari data dari Abdullah Layybi Mas'ud. Saya kasih tahu ya. Ketika anda punya masalah, ini kata kata beliau ini dan saya nukilkan di di terakhir pembahasan itu. Ketika anda punya masalah. Pasti di benak kamu itu kan ada ada ada opsi 1 2 3 ya. Sekian opsi yang kamu datangkan itu semua tidak ada artinya dari husnuzun kepada Allah. mudah Pوتenggak. Opsi yang kamu yang kamu datangkan untuk masalah kamu itu, yang untuk masalah kamu itu dari opsi 1 2 3 itu enggak ada apa-apanya. Enggak maksudnya kurang jitu, kurang apa? Kurang lah kurang paten. Kur, harapannya itu kecil banget. Ketimbang apa? Husnuzon kepada Allah atas masalah kami itu selesai. Jadi, itu justru nomor pertama. nomor pertama, itu data saya ada itu dari para salaf itu. Nah, masalahnya apa? Kok kok kita nggak punya nggak ada solusi lah yang poin yang paling paling joss nggak kamu gunakan me opsi-opsi kamu otak kamu yang mana otak kamu itu dibawa apa dibawa standar dari Allah lo kan otak kita ini dibawa standar dari Allah lah Anda mengandalkan yang tidak standar gimana mau bisa menyelesaikan masalah kamu gitu lo dong ora ya yeah. wes dong ora pernah terjadi pada aku itu aku pernah banyak sih kehidupan yang saya dapat itu itu banyak banget lah, ya. banyak banget pak ya pernah kita punya kasus sama teman-teman itu kan waktu mau hari raya itu kita kemalang itu kemalang ngambil ngambil apa bantuan gitu ya bah, mobil mobilnya gana STNK gana SIM pokoknya kosongan ya kosongan mobilnya masih lagi ngurus STNK mesti ngurus STNK yang harus dikirim ke sana gitu kan ya pedih banget supirnya itu peru itu naik tol tol gitu terus kemarin itu dikejar karo polisi diberhentikan sama polisi itu saat diberhentikan polisi otak kita sudah kemana mana itu ya udah ya, ya. kan wah biji gih biji gih biar biji, biji ya. saat itu kita bersandar ke makhluk telepon teman A telepon B, BCD telepon nih Kabel terus ngap mak, otak saya ini kemana allah tuh kan ketika nggak nggak awas semuanya itu nggak nggak bisa dihubungi pun nggak bisa jawab ke apa itu kita kembali apa ke Allah saat itu? Enggak ada khusudun sama Allah enggak ada. Saat lo ora ono Pak, Allah itu orang di pikiran kita wayahe. Kok di pikiran kita enggak ada. Setelah itu wis lah. Kita salah dan istighfar kepada Allah. Ya wis dibawa tapi kita sudah punya pasma mari mari mari. Allah kan kita. Kalau menurut kan selesai kan, Pak. Mau digowo polisi, mau bicara kan ya wis gowo. Tapi kan kita punya wis wis wis ono solusi. Solusinya ke mana? Ke Allahnya nya ke Allahnya Harapan besar ke Allahnya, Lu akan mari gitu kan. Lah. Yo mari urusane mari pada kantor polisi, mari mau bicara mari kan tanpa harus melibatkan kepada manusianya kan. Cuma yang jadi pertanyaan adalah Kenapa? Kemana Allah saat itu kemana? Itu yang jadi mikir kita kan Kenapa kita pakai otak gili kita Dan kekuatan kita Dan kenalan makhluk yang makhluk kita adalah Orang yang lemah Kenapa kita gandolan dengan mereka Dan sandar kepada mereka Kenapa? Gitu loh Pak Kemana Allah saat itu? Dan banyak kasus Pak Banyak kasus Ujung-ujung gak selesai juga kalau kita nyandarkan ke makhluk, Tapi kita kan nyandarkan kepada Allah yang maha Kuat yang mampu Akan selesai juga kok gitu. Jelas ya Nah itu kesimpulannya Dan banyak juga kaidah-kaidah dari dalil Yang sudah kita sampaikan Terus yang ke Berarti pie. Aman tau kunci nih Wes, orang ocoke oh padi, aman baik je. Coko, setor saya bingung why, happy menurun buju. Oh no masalah pasti oh no solusi ni, bang Wes. Pergi bucu mana itu? <laughs> <laughs> Baik <tip>, lanjut kunci yang ke lima faida farasta fangsok apabila engkau telah selesai fangsok ganti kerjaan yang lain kunci kebahagiaan apa anda tidak kosong Anda tidak kosong Allah dimudahkan, Anda dimudahkan oleh Allah Bisa menyibukkan diri dalam ketaatan Ketaatan satu Selesai Ketaatan yang kedua Ketiga Keempat Pokoknya tidak kosong Kunci kebahagiaan adalah Anda sibukkan diri kamu Di dalam ketaatan kepada Allah. Ojo ana waktu luang. makanya kamu tadi fal muslim la yaisul Wong muslim itu ora oleh hidup dalam keadaan kosong. Bal yu'miruhu bittaati allati tumsi ushadatan. Tapi seharusnya orang minta apa? Memakmurkan hidupnya Dengan ketaatan Karena ketaatan itu Membawa kepada Kebahagiaan Jadi ojo sampai Waktu itu kosong Saya sebutkan di Di beberapa buku saya Dari tulisan Tulsa Nukwai Ada empat Yang menjadikan Orang itu Keras hatinya Atau menjadikan orang itu Keras hati dan Bermaksiat kepada Allah Di antara empat adalah Al-Farau Waktu kok kosong Uang wedok pak Nengumah Kalau kosong Pelapoh coba Pikirannya kemana-mana Terus ono HP Terus yang didulak HP Kalau kok kosong Wis pokoke aja-aja kosong ketika Anda itu disibukkan dengan ketaatan itu kunci kebahagiaan itu. Selama Anda itu apa wis pokoke ada satu ketaatan, ketaatan lain njenengan bisa lakukan itu terus itu kebahagiaanmu itu sudah. Justru Anda berpikir kok aku kosong ya? Ngerjain apa kosong ya? Itu semua Karena kalau sudah kosong kacau pak pikiran, kacau pikiran, kacau pikir pikiran, yes. Maka muncul pikiran yang aneh-aneh kayak Pak Adi ini karena kosong. Coba kalau sibuk-rukya pak lah, ya, akhirnya sibuk, ay sibuk, ay kan Insya Allah orang aneh-aneh. <tos> tapi <tayang> <tayang> ya kayak kadang-kadang aku juga heran ke para santri-santri sekarang ini kan beda aroh santri dulu santri saya gigu apa Hah? ya penuntut ilmu tapi ya aku ngelamuni sering dilamuni apa gitu kan gak ada kesibukan bahas buku, nulis buku orang-orang ya pas belajar, baru belajar sembuh jadi, dan memang sudah zamannya ya jadi semua rata-rata ya tidak hanya santri oh, ngaji kupingan, ya kok yang lo ngaji gue lo make teko orang gak buku nu no, kayak orang gak buka buku nu lo no ngaji lo modelin nu ngaji kupingan aja le, se, tapi se mendenging teko aku se mendenging ayah se mendenging teko kamu se mendenging jadi nu noba lagi pak jadi jadi mereka lebih suka modele mendengarkan tanpa membaca Para tulabul ilmi juga begitu sekarang, malas moco gara-gara HP. -gara buku tulak kok ngene buku lak jaran diwoco to. Saiki seng diwoco mek HP. IAI. IAI. IAI. Tapi HP lah. IAI sik iso bantu kita kemarin harus jemakan buku. Lah iki harus jemakan pagi e. Iya. Jadi mem memudahkan terjemahan loh memudahkan menerjemahkan itu. Jadi buku saya sekarang itu diterjemahkan oleh Ustaz Malang itu pakai ai. Tapi kali itu 90% benar, tinggal ke edit bahasa. Sekarang per bulan keluar buku saya itu terjemahan terjemahan itu. Jadi ya, harus mas-mas, menulis lagi karena ada yang menerjemahkan. Bagus itu. Jadi ya sekarang isi tu ya itu. Teh ya Pak Mipokaya cocok kosong loh yo, cocok kosong yo. Engkau ngaji gue mek, ngaji main dengarkan gue ngucu gucu. Badan ini nakin, tapi pikirannya kemana-mana wong. Kosong kok pikirannya. Lah itu real kenyataan toh. Artinya, tapi sebagian Ustad mending ini. Ya dari padang enggak ngaji enggak apa mendingan ngaji model ngono ya ora apa-apa. Saftar tapi gapure koso. <laughs> tapi <laughs> <tip> kunci yang ke-6. Ke ke Wa ila rabbika farhum. Kebahagiaan kunci kebahagiaan yang ke-6 itu mengharaplah kepada robmu Ini bahagia banget, Pak. Kita mau beramal apapun membantu siapapun jangan karena makhluk. Kamu akan dikhianati oleh makhluk. Tapi kalau Anda itu membantunya itu karena Allah, bahagia awakmu. Pernah ini membantu apa saja mau ngajarin siapa saja, mau apa saja, gak perlu nyandarkan dan mengharap ke makhluknya. Tapi kemana? Ke Allahnya. Dalam bab ini juga, saya sampaikan ini. Orang tua, gak perlu Anda nyekolahkan anak, membesarkan anak, gak perlu bersandar ke anakmu Ka gimana masa depanku dan bagaimana masa tuaku gak perlu pak kenapa kamu akan dikecewakan oleh anakmu karena hatinya anak itu di tangannya Allah bukan di tangan kamu maka ketika anda membesarkan anak itu mengharapnya kepada Allah maka gampang bagi Allah melunakkan anak-anakmu itu gampang tapi ketika engkau bersadar ke ke Allah saya punya beberapa makalah Pak dari kalimul koiimulakimul taala lebih banyak kalimul jadi jadi uripiku kalau anda poroskan ke Allah Pak itu sebahagia pol bahagia sebab kalau karena makhluk stres Terus pak, misal kayak Mas Yono ikan kerjungetik sampai lelenya. Kan? Kalau itu karena Ustadz Wandi pak, nangis nangis itu. Gak sesuai harapan. Ya ya kalau Saifis mungkin sesuai harapan. Lima tahun setelahnya dibuang Mas Yono nya karena ada yang lebih baik daripada Mas Yono. Gak nangis nanti Mas Yono. Nah kalau masa kerja dari sekian tahun itu karena orang stres, Pak. Ya padahal kalau awak ngaji ini loh ngaji lah. Kalau ngaji itu karena jamaah anu sengantu, anu seng aku, Mulai-mulai ya balik jantungen ngono ae. Lah Wes dulu dulu apa? Wes ni gigi sano sengetu, wes sano kagak buku, wes sembarang kalir jantungan aku mulai tu. Eh, <t> tapi karena ngaji tu mau pak, mengharap PKO, pak yo repot. Yo, mengharap gaji yo, gak kadang-kadang iya kan? Gulukuluh, uang sengkek ngaji, jari ini ikut seakek ndah semu itu akeh mulu kok bayangannya kau bisa akeh kau ilmu iku regani piro diregani piro sama dia lo iya pak undang ke level kayak aku ini gitu pak harus larang regani pak udah tapi kan apa kita tuh karena itu gak pak kalau karena itu pak nangis menderita sepanjang masa ustad nggak usah nunung. Allah itu lue larang, lue adil, lue apik ketimbang mengharap ke manusia. Terandakan bahagia. Nah itu. So, Cucu tuh Ini Abah Koyung nih saya ini. Pendiri Masjid Al Huday. Contohi Abah Koyung. Wes. Pendiri Masjid Al huda Wes terjadi gesekan kalau Satwandi ini. Dulur podo dulur gesekan, Pak. Marun dicetak wae Satlandi. Bahono, Bah, enggak usah rene. sekarang pertanyaan apa? Muring-muring ngomong ora? Muring-muring, opo ngomongin? Masjid itu kalau enggak aku, kaya iso berdiri ya apa ora? Aku useng tolong dosa sekian sekian, meahtimu lo roto abah kalau anda kata anda membantunya itu karena orang, tapi kalau anda membantu mesti karena Allah. Engkau hanya mengharap kepada Allah, us mari selesai urusannya, aku dicetet gak dicetet, tetep aku beramal diterima oleh Allah. Ngapain gitu lo? Orang jadi ular juga, manusia jadi ular. Abang ngomong sana sini sana sini, walauandi, itu ya kan ular. Nah, ular itu masalah. Munculnya karena nggak ikhlas tadi karena mengharap kepada manusia. Kayak, oh, yo Mas Yono, yuk. ketika satwa ini dapat yang baru, contohnya kayak Pak Adi, tampilannya luar biasa kan? wis Mas Yono. Nang susih gitu kan? Ganti Pak Adi, profesional, bis. Polo-gopo lagi Pak Adi, bis kuliah S 5 Pak Wisan, Pak Us, wis, pakai jagular dalam perpulu. Terus Mas Yono dicetak, di di di dicitak, Pak, di, di di ditinggalkan. Kalau Mas Yono itu karena manusia, Pak, bukan mengarapnya ke Allah, apa yang dia lakukan? Satu, akun Nawo, aku aku akun-akunnya Pak Wandi, kapi, dihilangkan semuanya tawanya dihilangkan semuanya bahkan bikin ular apa ular rek ojo oh, nringekno koe lah ngono Pak itu kalau kamu tidak karena Allah juthu stres awakmu iku mas yono gak iso turu gak iso mangan gak iso ngombe ha mikirin nah, malah enak turu wai. jadi itu it, itulah efek karena el beramal tidak karena Allah jadine koyo ngono Maka amal apapun yang kau letakkan, amal apapun yang kamu lakukan, ojo sampai mengharap ke makhluk, pasti kamu stres. Apapun yang kamu lakukan, tapi mengharaplah ke ke Allah Swt. Kalau sama Allah pak, ah, kamu gak akan dikianati oleh Allah kak. Allah akan menepati janjinya dan tidak akan dikhianati oleh oleh Allah swt. Bisa dipahami tuh, ha? aman pak? Podo karu buju, buju pak. Ini buju ini, buju masak buju ngerawatin anak, buju umba umba. Kalau umba umba semuanya tadi itu karena suami pak. Ya pasti jantungan itu. Wis masak capek-capek jarine suami gak enak. Wis nyapek, wis masak capek-capek. Wis iki kerja opo? sakit hati kan, mari ngono gak gelem masak terusnya. Kleru, Pak. Karena Anda mengurusin suami itu, itu perintahnya Allah. Maka mengharaplah kepada Allah, jangan mengharap ke suami. Maka secara teori ini keliru kalau gini ya. Suami jahat kepadaku, maka aku jahat ke suami itu keliru. Balas dendam ya. Suami berselingkuh, aku juga akan ber. Itu keliru, fatal itu. Kenapa? Anda wife istri dituntut oleh Allah, mentaati suami melayani suami apapun keadaannya suami selama anda masih status suami is istri nggak ada kata-kata taat kepada suami manakala suami itu baik nggak ada kata-kata itu kan nggak ada mutlak perintahnya mutlak makanya ketika engkau mentaati suami kamu mentaatilah karena itu perintah Allah dan karena Allah bukan karena suami sebab kalau kamu karena suami maka anda akan meminta imbal balik dan tidak akan baik ke suami manakala suami tidak baik ke nah ini kacau, ini pemikiran kacau makanya mengharaplah kepada Allah dalam segala apapun yang kamu lakukan Pak. hidupmu bahagia bis? faham ya? faham mas? ngunduk uh, hati-hati lu yuk Karena Allah loh ya. Pokoknya siapa? Ya wis, gimana Tapi memang dalam pandang kita selama ini kan banyak orangnya yang di, kayak memahami kebahagiaan kita kan materi kan ya, pandang. <SILENCIO> ke ya. kebahagiaan manusia, Pak ayo tunjuan manusia tip lanjut ya jam berapa lagi? masih sampai jam 10 ya belum kadang ngantuk toh. hanya bapak saja yang ngantuk itu kan yang lain kadang ngantuk kan Semangatlah. masuk obat yang pertama masuk obat yang pertama pak Obat yang pertama saya tulis di situ la khairun itu obatnya, pak la khairun obat ini barangkali itu terbaik. Pak maksud arahnya, pak, tawarannya kan? Nah, ini judul atau kaidah pertama atau obat pertama itu obatnya laaallahu khairun barangkali itu terbaik gimana maksudnya Pak Kadang sesuatu itu enggak sesuai harapan kita lalu kita menjadi sedih kayak misal contoh pak adi itu kan kalau lihat gayanya dia itu tipenya kalau pingin cari istri itu semuanya prafik lah pokoknya kape guape lah kan harapannya menungso kan pak yobora iya tapi manusia kan hanya punya harapan yang menentukan sopoh Allah maka apa yang Allah tentukan yang tidak sesuai dengan harapanmu itu barangkali terbaik untukmu itu kok idenya, bang badi renungkan lu ini, wes contoh nih barangkali bapak saya aduh ya anak wedok tuh. Harapan dia itu pengin dapat suami, masya Allah paling tidak ustad, gitu kan? Paling tidak ustad, paling tidak ustad, oh ya eh, paling tidak, paling tidak berarti paling minimal ya ustad lah, gitu kan? Maling itu nunggresa oleh sobo, oleh ternyata poligami sama bapak ini, pak sobi. Pak anu lho, lho pak Kan takdir goyongan karo dan memang bismillah. Enggak sesuai harapan. Paan yo ya ora orang ustad ora ustaz. Lho, terus piye coba? apa yang Allah takdirkan iku mah itu barangkali Allah ter terbaik. Gitu lho. Contoh. Istri pak istri Punya harapan, bujune ojo kawin mak, iya Ia bora? Bahkan itu dikunci. Pokoknya ojo kawin mana? Wih, pokoknya ojo kawin mana? Pokoknya dikunci, pak. Itu kan harapan manusia. iya borak. Ternyata Allah takdirkanlah lain breset, pak. Berop. Pues semua pintu itu dikunci Pak, kayak Pak Adi dikunci dari kiri ke kanan, dis kunci. Tapi kok sek bro ternyata nikah lagi. Terus sang istri ketika mendengar dan melihat istrinya suaminya nikah lagi, dia stres kan? Stres, stres, stres. Ya stres do Kamu yang rugi maka obatnya apa? coba berpikir ulang lalu kairun barangkali Allah takdirkan kamu punya madu itu adalah lebih baik daripada kamu sendirian menele <tuh> paham bahan? masak apa raih? masak apa raih? ya enggak? maksudnya itu kan mengharapan. Aku orang ngongkon rumah, <guk> orang ngongkon supaya nikah lagi gak. Cuma kan kan gak tau pikirannya wong lanang to. Pikirane wong lanang iku wis modele ngluki mau ya, ngono modele. Mau di larang kaya piye wae tetep gak iso gitu lho. Cuma kalau kamu mikirin itu, mikir itu sampai banting apa niring banting apa, banting apa orang-orang masyarakat justru kamu yang seng sengsara lalau khairun eh ada yang Aman toh? Tidak, tidak yang terbang, toh. <tidak> yang contohnya, contohnya, itu? saya juga orang-orang contoh saya contoh saya tidak boleh gami doang saya ada masalah hidup saya gitu kan ada masalah hidup saya ingin sugek Wahai, berusaha, usaha, usaha ikir gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal, gagal toh wahai uripmu itu. Berarti kan anda sudah di, oh, saat itu, saat-saat anda gagal-gagal itu, wish di, wish, wish. Berarti wah, takdir Allah saat itu awakmu itu, yo, kau yang ngelola orang duo popo lah. Tapi anda enggak perlu bersedih hati dengan kondisi kau oh, nu no. kenapa? Kalau Hayrun itu barangkali lebih baik kamu kondisi nu keluap eh gitulah orang semikir ya Allah kenapa aku miskin kenapa? Ya stress dia awakmu apabila enggak bahagia galau terus masa anda harus begini galau galau dan galau. Oh, apa nak? Ada tu bahagia. Urin oh, ya, pengpisah itu bahagia, bro. Orang kok galau terus. Nah, bicara ni. Uda. Ke allahnya, ke allahnya. La allahu khairun. Itu itu bisa jadi lebih baik untukku. Is. Yes. Untuk kita, kalau untuk Allah pasti itu apik Cuma tulisannya ku anak Nanti mau tersampaikan lagi ini Jadilah Allah Dalam ilmu nahwu Itu katanya barangkali Tapi kalau untuk Allah itu pasti Pasti Pasti itu lebih baik Ini ya bagus juga diingatkan Pasti itu lebih baik Kalau untuk Allah pasti itu lebih baik Pasti itu lebih baik Kau tidak tadi Saya datangkan dalilnya argumen saya saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat al-baqarah ayat 216 Allah berfirman wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum Wa asaa an tuhibbu wa huwa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa barangkali antakrahu shay'an engkau membenci sesuatu sedangkan sesuatu yang kamu benci itu baik untukmu. Kau nak Oh, karen. tenan ni. Langsung langsung muncul ni. AI tenan ya. Wahsa dan barangkali antuk ibu engkau mencintai sesuatu sedangkan sesuatu itu jelek bagi kamu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Perhatikan di sini. Di sini ada ilmu makhluk dan ilmu Allah. Ilmu makhluk bilang apa tadi kata Allah? Kamu membenci sesuatu. Ternyata sesuatu itu baik untukmu. Loh, berarti apa? Menurut kita itu enggak baik. Menurut Allah itu baik. Contohnya kayak poligami nih. Menurut perempuan dia punya madu itu apa ya elek? Elek. Pol. Pol. Pol. Tapi kalau istag dire, itu berarti apa? Pasti itu baik hmm. untuk. Untuk Allah bilang, Allah lu yang ngerti daripada awakmu, lu nunggu lu pak. Allah sudah sampaikan, Allah ngerti, antu nggak ngerti gitu loh langsung diantem sama Allah itu awakmu pilih sih nah jadi kita gak suka kalau miskin pak dui bujo elek pisang miskin pisang bujo wis elek pas pasan wajai, kere pisang gano semisawang wis elek wis kere, bodoh bodo pisang iro deh <tuh> ya Allah yaa Iki diboju kaya ngene modeli, Ya Allah piye iki? Eh, sis. Hah? Eh, sis. <laughs> Kowe yes, yes. ki sampe piye? Lah seri pinja. Ya. Woi ku tulisane. Kamu enggak suka kayak gini ini, maka bisa jadi apa itu? Baik-baik bagi kamu, baik bagimu baik bagimu kalau wis takdir itu pasti baik bagi kamu kenapa Allah lu ngerti kok kamu nggak ngerti Allah lu ngerti mana yang paling bagus untukmu mana terbaik untukmu Allah paham kamu nggak paham istirahat ya kayak pahaan putri nehilang gitu kan yang meninggal kok hilang sih tapi pergi lebih dulu bagi pak wow gak baik apalagi mau nikah lagi gitu kan terus pokoknya tapi kan menurut kita itu kan gak baik gak seneng Allah takdirkan gitu tapi bagi Allah apa itu baik kenapa karena Allah lebih ngerti mana terbaiknya untuk kita itu mana terbaiknya untuk kita itu Allah lebih paham ketimbang diri kita ke kita. Mana bagusnya, mana terbaiknya, mana yang lebih bermasalah Allah itu lebih paham. Kok antengalah ya Allah lebih sih? Ngono loh. Bagi contoh gini ya. Pernah enggak orang tua kita begini? Ini orang tua sudah profesional ya. Orang tuh sudah profesional, terus dia ngasih ide. Pak, ojo koyok nguno lah. apa jabat, kamu ngerti apa nak? Um, baru kemarin serio pernah. Baru kemarin sering ngerti apa Contohnya nih, Pak Adi ni mau poligami nih. Contohnya ini contoh ini paling gampang ni poligami. Terus duit anak naik umur biro lima tahun, diomongin kalau bok ni, langsung Pak Adi bilang ngerti opo sinak kamu nak? Pasti nguno toh. Kamu enggak ngerti malah terbaik untuk bapakmu gitu loh. Ngetop bapakmu wis kejer-kejer. <tik> <tik> Waduh ini, ini ya. ngene kadhaane kan. Pareng kan ora to? sekarang pertanyaan jawabannya dibalik. Kalau Anda berani berkata begitu kepada anakmu yang sama-sama standar, standar logikanya, aku yang ngerti tentang diriku ketimbang awakmu nak. Aku lebih paham daripada awakmu nak. Kamu tuh baru kemarin sore aku wis paham kehidupan ini. Kalau antum menjawab kayak ono ke anakmu. Gimana Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Wis, logis kek iku. Masuk apa lagi Masuk. Oh, seneng Paulus mari wis meneh-meneh wis. Berangkat jam 8e. Ya, kalau ngaji ini ketara gak gak antuk ya Ya wis, kita lanjut lagi insyaallah. <lian> Boleh ini ngaji kehidupan, pak Ini ngajar ganil larang modal ini. Nah itu murang, no. Larang. Ini, ini ngaji kehidupan. <tuk> eh? Oh, yuk, yuk, contoh ayat, doa, bahaya, gitu. Taib <tuk> cukup, Bismillah. Subhanaka Allahumma Hamdik. Satu Allahi la antas tafrikaatul buleq.